Sebelum pertanyaan dari kertas ini, saya kasih pertama dua pertanyaan langsung dari jamana, fabel, sana satu di sini, satu di sana, nah fabel yang berkaitan dengan materi, ya. nah fabel. Kita dikatakan untuk mencapai, namun tidak mungkin kita sebagai anak sena berpasir dari bangsa. Bagaimana semuanya menghargai percayaan lebih lagi menjijik pada sahabat uh, Akhirnya ini bukan Banyak kita mengenai bahagiannya Semangat harus berjalan-jalan ke Indonesia uh, Yang saya kenalkan Di suatu negara saya Ada kegiatan atau ilmuwan Yang belum bau fungsi yang orang tahu sendiri yang itu ee mendengar akan kegiatan di sini apa koneksan terus ee dan itu seluruh ee buku organisasi barakallahu Ya berkaitan dengan kita mencintai ahlul bait. Pada hakikat cinta kita kepada ahlul bait itu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 Kita membenci dosa yang dia lakukan itu. Karena dia malah, malah mencoreng namanya Ahlul bait Seharusnya jadi Ahlul bait itu amalannya sesuai dengan kakeknya. Sesuai dengan nenek moyangnya Rasul S.A.W. Tidak menyelisih beliau. Berkaitan dengan tadi adanya ritual-ritual di negeri kita ini subhanallah. Banyak ritual-ritual. Jangan ngomong yang ritual Ahlul bait Ritual syia. Umpamanya. Ritual kesyirikan pun banyak di Indonesia. Ritual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 Maka kita sebagai seorang Muslim yang mengerti kalau ritual itu ritual yang tidak diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi berbau kesyirikan. Ya. Tugas kita memberitahu mereka dan orang-orang yang hadir paling enggak kita kasih. Ya kita kasih masukan kepada mereka. Termasuk kajian ini kita harapkan bisa lebih bermanfaat ke depan jadi orang-orang bisa ngerti tentang hukum datang ke sana memakmurkan hal itu ya. Wallahu a'lam Tapi apa yang tadi dikatakan itu berdasarkan ketidaktahuan umat Islam. Apa saja acara? Jangan itu. Apa saja acaranya? Ada ramai-ramai ikut terus. Kesat. Wallahu a'lam. Setiap pertanyaan di sini ada di situ. Nah, faba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu hadir di abad-abadah Bahawa Masa kekamah Wajib tunggu tunggu. Sudah nikah Ah. Satu dululah. Baru poligami nah. Nah. Siap. Masya Allah sama Nah. Iya. Ya sama di sana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 Ana baru dua, ah oh, kalah Ana sudah tiga, gitu. Oh, bukan untuk Bangga-banggaan seperti itu Terkadang ada orang yang buat bangga bangga Tidak, ini termasuk ibadah Yang butuh keikhlasan di sana ya. Kita perlu memperbaiki niat kita Nah, Kita baca pertanyaan Zab, Ana sedang bingung sekarang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 Setiap bangkon ada riba tulisannya? Iya nggak ada bangkon tapi nggak ada. Intinya pelaksanaannya nggak ada riba tapi kan? Bunga sekarang bunga yang ada bunga ada riba di Indonesia ribanya sekian nggak ada udah dirubah namanya jadi bunga soalnya kalau orang ngomong riba na'udzubillah, haram kalau riba bunga oh bunga makasih kalau bunga gitu kan subhanallah orang kalau dikasih bunga ada yang nggak suka?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 Fatima Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau cucu-cucunya Kemudian setelah itu Di antara mereka ada yang soleh Dan ada yang Majir Dan dikatakan Yang menjadi Wallahu'alam Ketika pemberontakan PKI Ada yang namanya Aijid Siapa namanya? DN DN Aidid Nah Aidid itu termasuk marga kepada Ahlul Bayt Nah Aidid itu Dikatakan seperti itu Itu Allahu Alam ya Apakah sekedar namanya Karena ada orang bikin marga sendiri Kemudian dia mengangkat saya dari Ahlul Bayt Kata dia InsyaAllah Jadi kalau Ahlul Bayt katanya tangannya sakti Masukkan minum, obat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 untuk sholat jumat, karena pertanyaan ini kadangkala jemaah haji itu mikir rusak kita di Indonesia enggak pernah ikut sholat jumat memang enggak disunahkan perempuan ikut sholat jumat tidak disunahkan, tapi kalau mau ikut diperbolehkan mereka Ustaz kalau berkorban. Waktu anak lahir orang tua belum mampu. Setelah besar anak boleh. Setelah besar. Anak boleh enggak diakikahkan? Masih berlakukah hukum akikahnya? Mohon dijelaskan. Namun berkaitan dengan akikah ini. Rasulullah SAW mengatakan. Kullu mauludin marhunun bi biakikahatihi hatta yu'ak'anhu. Semua orang yang dilahirkan itu. Tergadaikan dengan akikahnya. Sampai di sebelahnya yang namanya gadai itu berarti sampai kapanpun masih tergadaikan, sampai kita bayar memang sunnahnya umur 7 hari, gak bisa umur 14 hari, gak bisa umur 21, setelah itu ya bebas, kalau mampunya setelah anaknya umur 3 tahun 5 tahun punya rizki, ya silahkan tapi kalau gak mampu, ya tidak Wajib. gimana? Ada, ada Bukan kata -kata dua, hari, boleh ada. Tidak, bukan boleh Nabi SAW menganjurkan Waktunya Waktunya itu 7 hari 14 hari, selanjutnya 21, para ulama itu Menjelaskan, di sini Diperbolehkannya akikah ketika mampu Berdasarkan hadis gadaikan Dia itu kan tergadaikan Nggak punya duit Baru setelah 2 tahun punya duit Anaknya udah dibayar nggak gadaiannya belum kapan sudahnya sampai di semelah sampai di akil koin kapan? ya terserah kapan di akil koinnya yang penting anak itu tergadaikan sampai dibayar akil koinnya Sampai di barat klikolnya. Tapi sunnahnya Pas tujuh hari Kalau umpamanya hari ke delapan boleh gak? Boleh Hari ke sembilan boleh Tapi dianjurkan pas hari ke tujuh kan? Kalau diker gak dikerjakan orang yang mampu dan tidak mengerjakan Ya dia rugi tidak berdosa, kan? Kalau dikatakan berdosa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 yang akikhan yang mengaqiqkan itu seharusnya orang tuanya. Kalau si anak, Tapi kalau si anak sendiri yang kemudian dia kaya raya belum diaqiqoin boleh enggak mengaqiqoin dia? Dia mengaqiqahkan diri sendiri. Para ulama mengatakan boleh berdasarkan hadis tadi sampai diaqiqoin. Sampai dia itu masih tergadaikan sampai Dibayar akikohnya, jadi kalau anaknya yang mampu dia mau akikoh dendirannya, para ulama mengatakan nggak masalah berdasarkan hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Nampu, Ustadz, Bismillah. Anak mau tanya di dalam Islam tidak ada dosa bawaan. Anak pernah dengar katanya jika anak di bawah 17 tahun melakukan dosa maka ortunya juga berdosa, begitu sebaliknya.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 ketemu sama anak Dia tanya enggak ketemu. Berangkat lagi, yang kedua baru ketemu sama Ismail. Terkadang ada orang tua yang udah oh, anak kurang ajar enggak mau datang ke sini gitu kan. Ya bismillah orang tua datang ke sana dikasihan sehat anaknya Jangan dibiarkan itu anak. Naam, mengapa dan apa alasan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menerima zakat atau sedekah?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 Hikmah disebutkan bahawa zakat itu ausah kurnas. Zakat itu adalah hasil kotor yang dikeluarkan dari harta manusia. Maka kalau kamu enggak boleh. Yang kedua hikmahnya itu supaya tidak ada per ada tuduhan-tuduhan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengumpulkan zakat buat keluarganya. Oh Muhammad ini ngambil zakat buat keluarganya Buat kerabatnya Itu diputus sama Nabi Enggak ada zakatnya gak boleh keluarga aku dapat. Sehingga orang yang masuk Islam Oh ternyata Muhammad bukan mau memperkaya dirinya Memperkaya keluarganya Karena kita tahu di kampung kita Biasanya kalau ada zakat laskin itu Yang dikasih siapa sama Pak RT nya Terkadang cuma keluarganya yang dikasih Orang menuduh seperti itu terjadi Maka zakat itu tidak boleh buat keluarga Rasulullah SAW. Nah. Ini cerita tentang adanya syiah di kampus. Ya kita harus berdakwah jamaah. Karena kesian banyak teman-teman kita ini enggak tidak mengerti yang dipengaruhi dengan propaganda-propaganda itu. Sehingga mereka keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Saya mau bertanya. Apa hukumnya perempuan memakai cadar? Kalau berkaitan dengan cadar Ada khilaf diantara para ulama tentang hukum cadar Sebagian mewajibkannya dan sebagian mensunahkannya Mengatakan itu fazilah Jadi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan Bercadar itu kemuliaan Bagi yang ingin bercadar silahkan Tapi tolong kalau orang melihat orang bercadar itu Jangan mencela, Karena saya pernah berjumpa dengan seorang ustazah Di media Waktu itu saya ikut ngantar dia ziarah. Dia sama suaminya ngomong, apa nih perempuan-perempuan banyak pakai cadar di Madinah ini? Katanya nggak ada tuh syariatnya. Saya ngomong Subhanallah. Ustaz Ustad, mana ngomong? Istri Nabi pakai cadar nggak? Nana, diam dia Semua istri Nabi pakai cadar. Kok kau mengatakan nggak ada syariatnya gitu? Maka tolong kita ini berada di tengah ahlu sunnah itu selalu di tengah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 Kok manis kata dia Permen foknya malah dibikin Jadi kena ke Orang kan terkadang ikut-ikutan Dia melihat oh warnanya bagus gitu Karena bawa pulang dia beli 300 ribu Kalau gak salah itu beritanya Akhirnya dia balik ke pembeli penjualnya Anak balik Oh gak boleh sudah beli kata dia Diantem loh orang Karena menipu Ya begitu pula Katalah kita urusan agama Ada yang nipu kita Hati-hati kita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 Kita ngatakan kita taruh safety box Bang tidak bisa pegang duit kita Tidak bisa dipakai itu duit kita Dan bang tidak suka dengan orang yang taruh duit di safety box Karena duitnya tidak bisa Dipakai sama dia Itu terjadi Jadi punya uang satu miliar Bismillah. Karena jamaah kita kalau taruh duit satu miliar Itu oleh bank dipinjam-pinjamkan ke orang Telepon, eh ada dana basah nih InsyaAllah Karena dia tahu kalau ini tidak dibungakan Dapat dari mana mereka duit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 Untuk makan Tapi kalau nafkah itu Bisa jadi kita belikan pakaian Buat istri kita Itu jadi nafkah buat dia Barakallah fikum Batas tanggung jawab orang tua kepada anaknya Dia ya, gak ada batasnya jamah. Artinya gak ada batasnya Dia tetap anaknya Bagaimanapun walaupun anaknya sudah dewasa Tetap dia adalah anaknya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah sudah kawin. Fatimah sudah kawin. Ya. Sudah bersama Ali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih datang ke rumahnya Fatimah. Tujuh orang tua datang ke rumahnya. Pernah satu hari yang Fatimah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumahnya Fatimah tanya. Aina ibnu ammiki mana anak pamanmu? Siapa maksudnya? Suaminya Ali. Mana anak pamanmu?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 tumbuhnya bulu-bulu lebat ya di dia. Atau kalau umur ulama mengatakan umur terakhir itu 15 tahun itu sudah baligh. Kalau dia belum mimpi, kalau dia belum belum pernah mimpi seperti itu. tapi sekarang ini zamana auzubillah. An, anak SD mungkin sudah baligh. Saya lihat anak SD itu umur Allahu a'lamnya di tempat-tempat warnet itu anak-anak SD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 tapi kan tidak seperti dulu mungkin orang tuanya. Sesuai dengan kemampuannya membantu anaknya itu. Wallahu'alamuswab. Nah, ini saya pernah mendengarkan dari salah satu stasiun televisi bahawa Raja Abdullah Arab Saudi masih merupakan Ahlul Bayt. Wallahu'alamuswab, tidak. Seperti yang saya tahu, mereka tidak mengaku dari Ahlul Bayt. Karena enggak boleh mengaku-ngaku. Sampai dikatakan kufur orang yang mengaku-ngaku nasab, padahal dia bukan dari nasab.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 kalau ada masjid kita sholat di masjid berjamaah. Kemudian kalau mau dijamaah ya sudah selesai. Kalau bersama imam ikut imam imamnya empat rakaat ya kita imam rakaat. Setelah itu kalau mau dijamaah dan koser silahkan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 Dari ibu-ibu dan dari bawah, bapak bapak Jama'ah yang paling tua Angkat tangan Umur berapa pak? 59 Belakangnya 70 ah, bapak. Ada yang di diatasnya 70 Gak ada keingin jama'ah Masya Allah Kita kasih hadiah kepada Yang umur Masyaallah, Ini 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga barokah Allahumma. Silakan kasih ke beliau. Baik ibu-ibu yang paling tua, umur berapa bu? Enam sembilan, enam puluh enam, enam puluh enam, enam puluh enam, Oh, ada yang nunjuk di situ 6 Berapa umurnya? 84. 82. 8 2. Masya Allah Kalah berarti Ibu Ma. Masya Allah 6 Kasihkan kepada beliau itu Umur 8 Taib Yang paling jauh Jama'ah yang paling jauh Dari mana? Dari? Depok Memang datang ke sini untuk kajian, udah tinggal di sini, mah. <laughs> nggak, yang datang ke sini kajian dari Solok Sumatera Barat berapa kilo? 600. 600. Ada yang lebih jauh dari Solok? Masya Allah nggak ada aja, Kayaknya antum kasih apa, mah? Power bank aja, mah. Masya Allah, wabarakatuh. Baik, ibu-ibu yang paling jauh. Nanti istrinya beliau Paling jauh Baik Baik Anak bertanya <tahu tunacuz> Sebutkan Tiga keutamaan Sahabat Nabi Sebutkan Tiga keutamaan Sahabat Nabi <dizer> Nah Saya kan Iya Yang pertama Allah telah ridho Allah telah ridho Kepada mereka Dua Yang kedua Masuk surga, dijamin masuk surga. Faib. Kemudian kita wajib mencintainya. Kita wajib mencintainya. Barakallahu fiikum. Faib itu testisat. Oke, oh, andasik fresh <laughs> apa-apa antum milihnya. <laughs> testisat. Baik, Pertanyaan selanjutnya, siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Yang paling dekat sini jemaah. Antum dah dapat hadiah? Belum. Oke. Okay. Ahlul Baik Nabi Alim Baik adalah orang-orang yang bernasab kepada Bani Hashim atau Ummatul Islam baik itu anak cerunan Fatimah ataupun Umar Bas ataupun Jafar Baik Keluarga Nabi Istri Nabi, istri Nabi Oh Nabi. masuk juga ya. Mau apa untuk hadiah Flashy Flashy juga, Masya Allah Baik Pertanyaan terakhir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 Sebutkan sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Udah dapat hadiah? Kalau uh, udah, jangan. Sebutkan sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Jangan. Belum dapat hadiah? Hah? Belum? Sabar. Abu Bakar Umar Uthman Ali. Zubair bin Awam. Udrahman bin Auf. Talha bin Ubaidillah. Siapa lagi? Sa'id bin Zaid Terus Abu Ubaidah Hamir bin Jarrah Terus Sa'ad bin Abi Waqqas Nala'apa lah nak kasih hadiah InsyaAllah Baik, sebutkan Buat ibu-ibu ni Nak kasih hadiah Flash ni si, ibu, ibu Sebutkan nama putri Nabi InsyaAllah Baik Baik yang belum dapat hadiah ibu itu yang pakai baju putih nggak apa-apa, nah, iya, Fatima, cuma satu, empat putri nanti, siapa? Ada yang dengerin di situ? Fatima terus, Omokalsum, Rukia. Terus, Zainab. Okeylah, enggak apa-apalah, kasih adik. Enggak tahu yang jawab yang mana, enggak tahu. Yang jawab banyak di belakang. Itu Eh, yang pakai baju putih itu. Baiklah, barakatuhikum ya. InsyaAllah kita bisa berjumpa kembali pada